Sadakallahul azim wa subhanallah Bapak ibu dan hadirin yang kami hormati Sungguh mulia Salawat Tariqiyah Yang memohon petunjuk kepada Allah Tentang jalan yang lurus Jalan orang-orang Yang kau beri petunjuk Jalan para nabi Yang telah engkau beri kenikmatan Presiden Republik Indonesia dan hadirin muhtamirin dan muhtamirat, yang dimuliakan Allah. Selanjutnya kita ikuti bersama khutbah iftitah oleh bir ikramiye, Jam'iyah ikramiye, bir al bir ikramiye, bir ikramiye, bir ikramiye, bir ikramiye, bir ikramiye, bir ikramiye, bir Assalamu alaikum, warahmatu Llahi ve barakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtidak, walakhiru bila intihak. Wassallatu was liquulli sagamin wada rahmatan wash-shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama yang terhormat dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Alhad Susilo Bambang Yudhoyono Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah serta rahmat, kekuatan lahiriah maupun batiniah dalam memimpin bangsa ini menuju baldatun thayyibatun wa ghafur. Yang saya hormati para menteri kabinet Indonesia bersatu jilid kedua. Yang saya muli muliakan Bapak Ramasayeh dari luar negeri. Yang saya hormati pengurus besar Nahdlatul Ulama Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi, Bapak Pangdam Brawijaya, Bapak Polda Jawa Timur dan Kakankamwil Kemenag. Yang saya hormati para pemimpin Ormas Orpol tingkat nasional dan tingkat provinsi Jawa Timur. Yang kami muliakan para habaib, masyayih, mursyidin, muridin dan pengasuh pondok pesantren yang berbahagia. Yang kami hormati para bapak bupati wali kota seluruh provinsi Jawa Timur Dan yang saya hormati tamu undangan dan peserta muktamar Yang datang dari seluruh tanah air Indonesia tercinta Kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Al-Had Susilo Bambang Yudhoyono Atalallah umuruh fi sihatin wa afiyah Yang kami muliakan Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta para menteri kabinet Indonesia bersatu jilid kedua di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memenuhi undangan kami untuk membuka Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Tarikah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, tidak lain kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya walaupun ucapan terima kasih terlalu kecil Hanyalah Allah yang akan membalasnya. Para bapak ibu muktabirin rahimakumullah, sungguh akan menjadi suatu kedamaian bila bisa membawa buah daripada ihsan, yaitu kita semua adalah bagian yang dilihat dan didengar oleh Allah yang maha esa. Bila mana itu tertumbuh, tertanam pada setiap lubuk hati manusia beriman, saling asah asih dan mengayomi diantara sesama akan melahirkan keindahan dan mencerminkan ketauladanan bagaimana tidak sedangkan di dalam tarikah telah ditanamkan al-ihsan yang berarti selalu merasa dilihat dan dengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang serba maha dalam segala sifatnya, dari itu membuahkan kesadaran yang tinggi haf, taqwa roja, mengharapkan Bila semuanya itu tumbuh maka tarikoh bagian dari pendukung perdamaian, keadilan dan kesejahteraan Dan tarikoh mencetak atau melahirkan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara Yang akan menjadi pendukung memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingka NKRI Bagaimana tidak sadar atau tidak dalam hidup ini akan mengundang pertanggungjawaban di akhirat nanti. Para bapak, ibu muktamirin rahimahumullah. Kami Jami'ah Tarikhah Ahli Tarikhah Mu'tabarah An Nahdiyah sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah mengusulkan tema muktamar ke-11 ini dengan tema dengan Tarikhah kita perkokoh persatuan kebersamaan umat dan bangsa untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia. Sekaligus kami memohon izin kepada Bapak Presiden untuk menjadikan tema tersebut sebagai pegangan bagi para penganut tarikah dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta untuk menjadikan tema tersebut sebagai tema al-multakok internasional. Para bapak ibu dan muhtamirin Rahimahumullah Yang dimuliakan oleh Allah Jamiyah ahli Al-Muqtabara an-Nahdiyah Adalah sebuah wadah Yang menyatukan berbagai tariqah Khususnya di negeri tercinta ini Seperti yang telah ditunjukkan Oleh asanid Atau silsilah yang semuanya Merujuk kepada baginda Nabi'u Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Dengan adanya khidtah Tariqah menjadi maju dengan pesat, khususnya di bumi pertiwi tercinta ini. Hakikat tarikah adalah membina dan membangun setiap penganut jam'iyah ahli tarikah al mutabarah an-nahdiyah dalam meningkatkan kesadaran setiap individu yang melahirkan ketaatan kepada yang maha kuasa, kepada nabinya dan kepada nabinya dengan Menterladani jejak para salaf salihin Yang terlepas dari kepentingan politik Atau menjadi wacana dan sarana politik Serta menumbuhkan patriotisme dan nasionalisme Alhamdulillah Dengan adanya kita menjadi pendukung perkembangan at yang sebenarnya Para Bapak Ibu Mu'tamirin yang dimuliakan oleh Allah Kami menyadari betapa beratnya tugas pemerintah Apalagi adanya indikasi Melemahnya nasionalisme Pada sebagian elemen bangsa Maka dengan adanya muktamar Pada hari ini Kami selaku is'am Idaaratul aliyah Bersama keluarga besar Jamiyah ahli tariqah al-muqtabara an-nahdiyah Akan selalu berpartisipasi Dan siap bersama pemerintah Dalam membangun bangsa dan negara Dengan harapan Kami apa yang telah dicita-citakan bangsa negara akan menjadi dari sebab tali ikatan yang erat antara ulama dan umara. Semoga Allah taala memberikan kekuatan lahiriah batiniah dan meninggikan martabat bangsa yang tercinta ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk membuka Muktamar ke-11 Jam'iyyah Al-Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Dan seliket sekaligus Memberikan sambutan Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin rahimakumullah, Malah sekarang kita ikut beberapa sambutan sambutan pertama dari ketua umum PBNU yang terhormat Bapak Profesor Dr Haji Said Agil Shiro disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina muhammad rasulullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah Yang terhormat bapak presiden republik indonesia beserta ibu hajjh ani susilo bambang doyono atoladho baqo ahuma fisik hatin daimah ashab alfadilah hadiratil masyayih wal asatid wal ulama wa ala raksihim hadiratil ra'i silam jamiyati ahli tariqah an-nahdiyah al-mu'tabaru an-nahdiyah as Habib As-Sharif Lutfi Ibn Ali bin Yahya A'azahullah Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Rekan-rekan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Gubernur Jawa Timur Mbah Kiai Dr Karwo Sudah saatnya dipanggil Mbah Jangan Pakde terus Peserta seluruh forum komunikasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dr. Alkiram bin Abdul Al Arabiyah Islamiyah bin Jumhuriyat Al Arabiyah, Jumhuriyat Suria, wa Sudan, Yaman. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Pemerintah Kabupaten Malang, Bapak Bupati dan Seluruh jajaran forum komunikasi pemerintah Kabupaten Malang. Sadati wa Ashabi wa wa Banati, Izinkan Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus besar Nalutul Ulama dengan kehadiran Bapak pada acara pembukaan Mu'tamar yang ke-11 jama'ah Ahli Tarikh Al Mu'tabar Al Nahdiah dulu tidak ada nama nahdiahnya setelah sebagian Torekot masuk Golkar Hai maka yang tidak mau Golkar ditambah anak dia gitu ceritanya dulu itu tahun 71 Hai enggak supaya tahu ini sejarah bukan apa sejarah harus kita paham semua e, dengan sangat kesibukan yang sangat padat Bapak presiden beserta ibu apalagi ibu yang baru saja istirahat Hai berkenan hadir di tempat ini ini menunjukkan bahwa Bapak presiden kita sangat hormat dengan para ulama sangat hormat dengan para masyayikh terutama ahli tariqah as-sufiyah al-mu'tabaroh terutama dengan ashabil mahaid ashabil madaris Bapak Presiden sangat hormat dengan setulus hati beliau. Hal itu tidak heran, karena Bapak Presiden ternyata masih keluarga pesantren Termas Pacitan. Bahkan beliau dilahirkan di belakang pesantren Pacitan Termas. Ayahanda beliau almarhum juga salah seorang guru pengajar aktif di madrasah. Pesantren, termas pacitan kalau enggak percaya silahkan datang ke pacitan Bapak Ibu sekalian hal ini perlu kita tegaskan bahwa sudah saatnya kita jamaian nadatun ulama dengan seluruh badan otonom lajenah dan lembaganya mari kita bersatu kita bismillah bersama-sama pemerintah mensukseskan pembangunan, program pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sekarang dengan keberhasilan yang bisa kita saksikan, stabilitas moneter, kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dan penghargaan dari dunia internasional, kita menyaksikan itu semua. Walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan, masih banyak tantangan, Masih banyak persoalan-persoalan berat Yang justru Bagi kami warga Nahdiyin Mendoakan Semoga Bapak Presiden Mampu mengatasi tantangan dan problem itu Bukan malah mencaci maki Kaum Tarakot dan Sufi pada umumnya Yang dikenal sebagai kelompok yang selalu bertakorup kepada Allah Dengan melalui berbagai riyadhoh dan amalan Namun demikian sama sekali tidak meninggalkan tanggung jawab sosialnya sebagai anggota masyarakat dan bangsa. Ada seorang wali besar menjadi kepala negara yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berkuasa tahun 99 sampai 2 sampai 102 Hijriah. Beliau salah satu waliullah tapi juga kepala negara. Ada seorang wali besar yang juga ulama besar Yaitu contohnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Filosof, sufi, salah seorang waliullah dan ilmuwan besar yang terkenal di dunia ilmu internasional Dan sebenarnya orang pertama yang mendapatkan predikat sufi Bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis Tapi beliau penemu pencetus matematik aljabar yaitu Jabir bin Hayyan al-Azdi Yang lahir tahun 100 Wafat tahun 161 Beliau orang pertama kali Dipanggil Sufi Bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis Tapi pencetus Sebuah im, instrumen matematik Yang kita kenal dengan al -Jabar. Oleh karena itu Kiai Hashim Ash'ari Pendiri Nahdlatul Ulama Seorang ilmuwan Tapi juga seorang sufi Beliau kata seorang penulis Arab Dr. Tawarik Shihab, Dalam buku kecil Judulnya Al-Hajji Hashim As'ari Awal Wadi'i Labinatil Istiqlal Fi Indonesia Hashim As'ari adalah Pertama kali orang yang meletakkan Dasar-dasar kemerdekaan Indonesia Diceritakan dalam buku itu Beliau ketika mukim di Mekah Yang didoakan di tempat-tempat mustajab Multazam, Makom Ibrahim, Hijri Ismail Hanya satu yang beliau selalu doakan Ya Allah kapan Indonesia merdeka Saya yakin, kita semua yakin kemerdekaan bangsa Indonesia Tidak lepas dari mustajab doanya Dikabulkan doanya Bahkiya Hashim Ash'ari Kita harus percaya itu Tidak hanya itu selama masa perjuangan melawan penjajah terbukti para ulama pemimpin tarakat sangat giat melakukan perlawanan terhadap penjajah mereka itulah yang berhasil memotivasi kaum muda untuk berjuang melawan penjajah dengan dibekali doa dan persenjataan yang telah sepuh dengan berbagai dengan kiai sepuh dengan berbagai kesaktian dan kekebalan kiai subuki dari parakan temanggung mengisi bambu runcing Sehingga bambu runcing mampu melawan senjata otomatik. Itu salah satu contoh saja. Kalau kita contohkan, satu hari satu malam gak selesainya. Itulah peranan Kiai yang luar biasa. Kiai Hashim Asyari juga pernah dipenjara oleh Belanda satu bulan. Keluar dari penjara, tangan kanannya tidak bisa bergerak. Itu salah satu bukti bahwa Kiai Hashim Asyari ikut berjuang secara fisik mempertahankan, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini oleh karena itu saya di disini ingin menyampaikan gagasan definisi ahli sunnah wal jamaah perspektif sosial, perspektif politik bukan perspektif teologi, ahli sunnah wal jamaah adalah kelompok orang yang taat beragama sesuai dengan sunnatur rasul tapi juga Wal jamaah yang memiliki komitmen tinggi Dengan keselamatan, keutuhan bangsa Indonesia Itu arti dari ahli sunnah wal jamaah Oleh karena itu, kalau jadi orang NU pasti Indonesia Tapi orang Indonesia belum tentu NU Kalau Anda ingin jadi orang Indonesia tenanan, jadilah orang NU Mengingat besarnya pengaruh kaum tarekat di tengah masyarakat baik dalam memperdalam pemahaman keagamaan maupun pergerakan melawan kebatilan dan ketidakadilan wajar kalau dulu Ki Hasyim Asy'ari menugaskan Kyai Haji Romli Tamim dari Rejoso eh Rejoso dan para ulama sufilainya untuk menghimpun kaum sufi yang terpencar di berbagai macam aliran tarakat, Yang berbeda satu dengan yang lain Dan tidak sedikit yang saling bertentangan Demi menjaga persatuan Di antara kaum sufi Upaya NU untuk menyatukan berbagai aliran Tarakat yang ada di Nusantara ini Cukup berhasil Sehingga kemudian lahirlah Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'atabaroh Itu awal mulanya Gagasan Mbah Hashim Agar tarekat tarakat yang, bers yang berserakan Menyatu dalam satu wadah sebenarnya masih banyak Torekot yang belum masuk Torekot Muqtabaroh Habib fi di kediri ada Torekot Akmaliyah ada Torekot datul wujud yang mengikuti aliran Panteism uh, Imam Ibnu Arabi ini mudah-mudahan dibicarakan nanti di sidang-sidang komisi atau apa upaya NU merangkul berbagai Torekot yang ada dan melabeli dengan status Muqtabaroh itu bukan untuk mendiskriminasi atau menyingkirkan yang lain sebaliknya justru memberi pengakuan dan perlindungan terhadap tarekat yang selama ini dianggap menyimpang dan dimusuhi yang lain padahal mereka masih dalam koridor akidah dan syariat Ahlussunnah Wal Jamaah. Persatuan kaum tarekat ini sangat penting bagi menata kemajuan bangsa ini. Mengingat besarnya peran kaum tarekat dalam membangun bangsa ini bahkan jauh sebelum Indonesia sendiri ada. Kaum tarekat inilah yang merupakan tali pengikat Islam Yang ada di Nusantara dari Sabang sampai Merauke Karena itu ahli Toreqoh perlu dipersatukan Agar memiliki kekuatan moral yang besar Dan membina mental spiritual bangsa ini Memang orang Toreqoh selalu optimis Tidak mengenal pesimis Ala inna awliya Allah ila khaufun alihim walahum mi'azanun Sungguhnya para kekasih Allah tidak mengenal susah dan tidak mengenal sedih selalu optimis ada sebuah cerita mudah-mudahan ada manfaatnya ada orang ada anak pemuda Banser lah kira-kira gagah kuat berusaha memecahkan batu lima kali pukulan belum pecah 70 belum pecah 100 kali tidak pecah angkat tangan sudah hopeless ya Butuh sahaja batu ini nggak mau pecah udah Dilempar palunya dia duduk. Lewatlah Kiai yang kurus kering, pakai <coughs> yang pakai sarungnya acap atlas. Kopiahnya separoh kuning, separoh soklas, separoh hitam. Apa nak Kok sedih Ini Kiai, batu sudah saya hantam, pukul seratus kali nggak mau pecah. Coba saya sih mana mana palunya. Dipukul oleh sang Kiai yang kurus kering itu lima kali pecah terheran-heran pemuda ini kiai hebat kiai sakti ilmunya apa kiai nah bukan saya hebat bukan saya sakti bukan saya punya kelebihan tidak hanya batu ini bisa pecah kalau dipukul 105 kali kamu tadi kalau tambahin lima kali saja pecah tapi kamu putus asa Bukan karena saya hebat Kamu yang kurang sabar Maka Bagi kami Warga Nadiyin selalu optimis Indonesia tidak akan bangkrut Indonesia tidak akan bubar Indonesia pasti akan selamat Dan semakin kokoh insyaallah Harus selalu optimis Tidak boleh pesimis Tuhan masih bersama kita Mari kita ambil pelajaran dari almarhum Gus Dur <coughs> mohon maaf Pak Presiden Gus sebagai ketua NU Bukan Gus sebagai mantan presiden <gülüyor> <gülüyor> Kalau ada tamu Teman mengadu pada Gus Saya punya persoalan Gus Gus tanya Bisa dipecahkan enggak? Bisa, di, bisa diselesaikan enggak? Ya bisa sih, ya udah enggak usah dipikir <gülüyor> Nanti ada lagi teman tamu lagi Saya punya masalah Gus, masalah keluarga Masalah usaha berat sekali Bisa diselesaikan nggak? Nggak bisa Gus. Ya udah nggak usah dipikir. Artinya sesuatu segalanya minallah, wa ilallah, wabillah, waalaillah. Semuanya darinya dan kepadanya. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini mohon maaf Pak Presiden, sedikit tentang tasawuf. Kita ini sebenarnya tidak ada. Hanya kita ini diadakan Tidak ada kita ini sebenarnya Hanya kita ini diadakan oleh yang ada Sedangkan yang ada hanyalah yang ada Tidak ada itu tidak ada Karena tidak ada itu ada Kita menggunakan kata ada karena ada yang ada Kita gunakan kata tidak ada karena ada yang ada Oleh karena itu Yang ada hanyalah yang ada Kita ini hanyalah manifestasi dari yang ada tersebut Kalau enggak paham nanti malam dipikir Tarekat mengajarkan hidup sederhana Jujur dan mandiri Dengan prinsip dasar semacam itu Mereka membina kehidupan masyarakat Dan mengajarkan tentang kebersamaan dan persatuan Walaupun berbeda ras budaya Sebagaimana diajarkan oleh para awliya Para wali Allah Wali pertama yang datang ke Indonesia adalah Syekh Ahmad Subakir Yang jumpa dengan Ratu Sima Kerajaan Kalinga Kemudian Syekh Ahmad Subakir Mengusir setan demit perkayangan Makhluk jahat dibuang ke Laut Selatan Ada dua makhluk Yang tidak mau diusir Tapi tidak akan mengganggu agama Islam Dua orang dua makhluk Senyum senyum gitu dengan Sheikh Ahmad Subakir Dua itu adalah namanya Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togok Percaya boleh enggak, enggak apa-apa Kemudian datang lagi yang kedua Syekh Abdul Hufur Riyasuddin Anni Saburi Yang terkenal dengan Syekh Wasil Yang kuburannya di belakang masjid Setono Gedong Kediri Beliaulah yang membawa kitab Asror Atau kata orang Jawa Musarror Yang kitab itu ...memberi inspirasi kepada Raja Sri Joyoboyo, Raja Doho Kediri. Oleh karena itu sebenarnya ramalan Joyoboyo adalah terjemahan duplikat dari kitab Musarror... ...yang dibawa oleh Mbah Wasir atau Syekh Abdul Wafur Riyasuddin An-Nisaburi. Dulu orang Jawa sebelum ada Hindu-Buddha agamanya namanya Kapitayan... ...yang sudah mentauhidkan Tuhan... Hanya namanya tidak jelas Syang Widi singtan keno yen ono malah dudu datang Islam membawa nama jelas Allah namanya dulu orang kapitayan percaya pada makhluk gaib yang menjaga 9 penjuru angin atau 8 yang memimpin19 yang dari utara namanya Dewa kuara yang dari barat Dewa Bayu dan seterusnya Maka NU Supaya tidak jauh dari simbol 9, bintang 9. Bu usah jauh yönetileni herkesin bir tanrıya sahip. İşte bu 9. Setiap, setiap yang mahkeme, her setiap karanlıkta olduğu bir şey. Her şeyin karanlıkta olduğu bir şey. Her şeyin karanlıkta olduğu bir şey. Her şeyin karanlıkta olduğu bir şey. Her şeyin karanlıkta percaya silakan nggak nggak papa-apa cuma do terutama dalam situasi yang sulit serba tidak menentu seperti belakangan ini maka bimbingan para Sufi sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena kaum Sufi inilah kelompok yang memiliki ilmu hikmah yang bisa membimbing mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan dan membukakan jalan menuju keridan Allah sebagaimana firman Allah Yutul hikmata Itulah wisdom, itulah nilai universal. Itulah sebenarnya yang harus kita raih. Hidup ini harus didasari dengan penuh hikmah, penuh kearifan dan penuh wisdom. Dan itu yang selalu diajarkan oleh para aulia, para ulama, para sufi terutama dari jam'iyyat ahli thariqah al-muhtabarah. Bapak-Ibu, Bapak Presiden Oleh karena itu Saya ucapkan selamat kepada Said Habib Lutfi Yang telah berhasil memimpin jama'i Ahli Tariqah Al-Muqtawur an selama ini Dengan penuh aktivitas yang luar biasa Biasanya para sufi itu Hanya tinggal diem di rumah Seperti danau Harus didatangin Kalau Habib Lutfi tidak Jalan sehingga manfaatnya Mengalir ke sana kemari Kanan-kiri bisa mendapatkan manfaat aliran air sungai itu itulah seorang Habib Lutfi Kalau dia yang duduk di rumah itu bagaikan danau harus didatangin. Nah kalau danau harus selalu penuh airnya dan harus selalu jernih airnya. Kalau seperti saya yang tukang luur ini yang nggak jernih nggak apa-apalah yang penting jalan terus. Nggak jernih-jernih amat nggak apa-apa. Tapi kalau sebagai danau harus selalu penuh airnya dan harus selalu jernih. Kalau sedikit saja terkena apa e, Tidak jernih Maka larilah para santrinya itu Itu karena duduk Tinggal di rumah Tapi kalau kiya yang aktif di masyarakat Bagaikan sungai yang akan memberi manfaat Terhadap kanan kiri Sawah yang ada atau Tanah yang ada selama dia aliri itu Oleh karena itu Habilfi mudah-mudahan sehat walafiat Dan memimpin lagi Jam'anya ahli tarif al-mutawur an-nahdiyah Yang selama ini Sudah mendapatkan keberhasilan Kita saksikan keberhasilan yang sangat luar biasa Seorang sufi Sayyid Hasan al-Basri Sayyidu Tabi'in Beliau itu La ya'til malika Wa maliku Imam Hasan Basri Tidak mau kalau diundang gubernur Pak Karwok Dan tidak mau didatangi gubernur Hasan Basri dulu tapi bukan Hasan Basri sekarang. Ditanya oleh orang, kenapa nggak mau datang? Karena saya tidak mau mengganggu ketenangan, mengganggu pekerjaan Gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kalau saya sering datang nanti jangan-jangan nanti mengganggu atau dia datang ke sini nanti malah merepotkan. Kira-kira itulah. Oleh karena itu kiai-kiai dulu doanya mustajab. Kayah Mahrus Ali Luboyo doanya terkenal doanya mujarab karena tidak pernah mengganggu gubernur. Tapi kah, kalau kyai sekarang Nyusewu nyusewu Kalau kyai sekarang doain lumpur lapin dua agen terus. Saya pikir kenapa ya kyai sekarang kok nggak mujarab seperti kyai dulu? Eh, ketemu sebabnya. Ketemu saya sebab Doanya sama. Ya amalannya sama. Kalau kyai dulu pemujarab kyai sekarang kok tidak sudah keseringan bikin proposal. Itu yang menjadikan doanya kiya-i kiya indirobos di situ. Mudah-mudahan dengan muktamar yang ke-11 ini, jaminya ahli tariqa al an semakin bermanfaat untuk bangsa, semakin berperan untuk memperkokoh perdamaian dunia menuju masyarakat yang adil, makmur, badatun, tayyibatun, warubun, wafur. Terima kasih. Wallahul muaffik ila aqwamit tariq lain nah, NU ini NU Kalau bukan NU wall billahi hidayah bukan NU itu Kalau NU wallahul muaffik ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Muqtamirin Muqtamirat Rahimakumullah Sambutan kedua merupakan sambutan selamat datang Gubernur Jawa Timur Yang terhormat Bapak Dr. Haji Soekarwo kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wa mursalin Sayyidina wa mulana muhammadin wa ala lihi wa sobya cemain ama abadu. sudah seperti Kiai. Well, ya yeah. <laughs> Yang yang kita muliakan bersama, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bersta Ibu Negara, Ibu Aja Ani Bambang Yudhoyono, Sugeng Rauh di Jawa Timur, Bapak-Ibu. Luar biasa kiai-kiai di sini. Begitu ngadep saya belum ada anggaran, berdoa langsung jadi, semua jadi, luar biasa. Ya, ya. Saya sekali lagi saya membantah pendapatnya Kiai Gil Sirot. Ya. Masih kiai-kiai masih makbul doanya kiai ya. biasa. Betul. Kiai tanya Kiai Maftuh ya. Begitu ada acara Kiai Kiai Martain juga ada. Kiai Martain, begitu ada acara luar jamari mari kita doa sama-sama kiai. Langsung cuma cukup semua luar biasa alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Ya, yani Jadi, Kyai Akhil Sirot bahwa saya koreksi masih muj, masih makbul Kyai. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua. Yang saya hormati Al Mukarrom Rais Am kaya Habib Lubi Ali bin Yahya, Kyai Doanya Kyai. Yeah. Para anggota Forum Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, para kiai, para masaeh habaib, para ulama, anggota Porpimda Kabupaten Malang. seluruh undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam suasana yang khidmat dan insyaallah penuh dengan barokah ini marilah bersama-sama kita persembahkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan silaturahmi dengan para kiai, para mursyid, para masayeh, para baib pengasuh pondok pesantren pengurus jamiyah ahli thariqah al-mutabaroh al-nadiah dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pembukaan muktamar ke-11 Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pembimbing dan teladan kita semuanya untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam di tempat yang penuh barokah ini berkumpul ribuan kiai ulama masayeh yang doanya insya Allah akan menembus langit ya. jadi sekali lagi saya revisi kiai ya. Ya. dan berkat doa para kiai ulama habaib maka kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia yang hari ini terus membaik dan Insya Allah terus membaik dan juga Jawa Timur minta doanya untuk tumbuh terus dan terus membaik mudah-mudahan pertumbuhan kesejahteraan bangsa dan rakyat bangsa dan masyarakat Jawa Timur terus-menerus dan senantiasa mendapat rito dari Allah subhanahu wa ta'ala Para kiai, para abab, para ulama, saya ini santrinya Pak Presiden. Ya, ya, biarpun belum katam, ya. tapi insya Allah saya tawaduk santri yang tawaduk kepada kiai saya. Ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Saya ulangi sekali lagi, saya ini adalah santrinya Pak Presiden. Insya Allah saya tawatuk kepada beliau. Tawaduk itu adalah patuh tapi terhadap Kiai dan insya Allah Kiai itu tidak ada salahnya. Ya, maka saya tawatuk kepada Pak Presiden karena garisnya jelas benar dan sesuai dengan syariat Islam yang ada. Jadi betul Kiai tadi, jadi betul Kiai tadi. Yang tadi saya revisi ini betul ya. Alhamdulillah, kami masyarakat Jawa Timur mengaturkan selamat datang kepada Bapak Presiden dan Ibu Negara yang insya Allah kunjungan ini sangat membanggakan dan hari ini hadir di kegiatan Pondok Pesantren Munawariah yang insya Allah. Ini adalah pesantren yang sangat besar di Jawa Timur. Tepuk tangan. Kiai Mabtoh sudah si... Kiai Mabtoh itu sangat dekat dengan saya karena sebetulnya keponaan saya. Karena saya Pak D-nya. ya, ya. Ya, ya. Nanti setelah selesai semua, Pak D nanti datang ke sini lagi, ya, ya. Kami semua dengan penuh rasa syukur dan bangga bawa Presiden dan Ibu Negara atas kehadiran Bapak bagi masyarakat Jawa Timur yang religius dan pusatnya di pondok pesantren yang telah begitu banyak melahirkan ulama-ulama besar, pertemuan ini tentunya menjadi demikian bernilai karena merupakan momentum sekaligus simbol dari bertemunya dan persatunya ulama dengan Umarroh. Kepada seluruh peserta muktamar, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur mengucapkan selamat datang di Jawa Timur sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas prakarsa dari pengurus Indaroh Aliyah, Jamiah Adli Toriko al An Anadiyah, menyelenggarakan muktamar ke-11 di Jawa Timur dengan harapan semoga kondisi Jawa Timur yang aman, nyaman, dapat mendukung kelancaran, ke kelancaran keamanan, dan ketertiban muktamar, serta dapat memberikan semangat positif inspiratif sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kemajuan organisasi serta bermanfaat bagi bangsa dan negara dan semoga semoga selalu di dalam naungan Ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden, Ibu Negara, beserta para menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, para kiai, alim ulama yang saya muliakan dalam kehidupan beragama di Jawa Timur yang semarak, memberikan semangat untuk terus membangun bidang keagamaan, walaupun di sisi lain masih terdapat sikap panatisme, terkadang sampai menimbulkan panatisme yang berlebihan, terkadang sampai menimbulkan keresahan, sampai pada ekskalasi tindakan destruktif, seperti yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Sampang. Tapi insya Allah, insya Allah, kami semua pemerintah, ulama bersatu padu melakukan pendekatan persuasif, terutama melalui tokoh agama, agar masyarakat dan masyarakat setempat agar kondisi keamanan kembali normal, memberikan perlindungan secara maksimal terhadap masyarakat, ketika pemulangan pengungsi secara bertahap. Diprioritaskan yang memiliki ternak dan warga yang berusia lanjut Yang keempat, melalui Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang Telah dilakukan pencerahan terhadap hukum agama Yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis Khususnya kepada pihak yang bersengketa Bapak Presiden, Ibu Negara, Berta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Para Alim Ulama, Masayeh Dan tokoh-tokoh agama semuanya yang hadir, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga, semoga sampai ditutup pun jangan pulang-pulang dulu, ya karena di Jawa Timur barang-barang murah, ya membeli barang-barang produk Jawa Timur nanti dibawa pulang, insya Allah bermanfaat karena sudah didoakan oleh kiai-kiai, ya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmat petunjuk Ridhonya kepada kita sekalian Sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin Rahimahkumullah Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia Dilanjutkan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan mutamar ke-11 Jam'iyah Al-Tariqah Al-Mu'tabarahan Yang terhormat Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Disilahkan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu undangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan Nahdlatul Ulama, Pimpinan Jam'iyah, Ahli Torekoh, Al-Muktabaroh, an beserta para Kiai, para Habaib, para Ulama, dan para pimpinan Pondok Pesantren, beserta para peserta muktamar sekalian yang saya cintai dan saya banggakan pada kesempatan yang membahagiakan dan semoga senantiasa penuh berkah ini saya mengajak hadirin hadirat sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kepada kita masih diberikan kesempatan kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita karya kita serta tugas dan pengabdian kita kepada umat kepada masyarakat serta kepada bangsa dan negara tercinta bahkan bagi manusia sedunia salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam beserta keluarga sahabat dan pengikut-pengikut Rasulullah, insya Allah termasuk kita semua kelak hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, atas nama negara dan pemerintah. Berkaitan dengan muktamar ke-11 Jamiah Ahli Tariqoh, al Almuktabaroh An Nadiah, saya ingin mengucapkan selamat bermuktamar. Semoga muktamar ini membawa kebaikan. Saya ulangi lagi, semoga muktamar ini membawa kebaikan bagi Islam dan umat. Bagi bangsa dan negara dan bahkan bagi dunia Atas nama negara dan pemerintah pula Saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi Kepada pimpinan dan keluarga besar Jamiah Ahli Taurikoh Al-Muktabaroh An-Nadiyah atas pengabdian, partisipasi, dan kontribusinya kepada umat, bangsa, dan negara selama ini sejak era kebangkitan bangsa sebelum Indonesia merdeka, pada perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada era pembangunan dan reformasi dewasa ini. Tradisi pendekatan dakwah dan perilaku sufi yang dijalankan oleh kaum Tarekat yang teduh yang cernih yang substantif yang mendidik dan yang tanpa kekerasan terasa paling tepat untuk meningkatkan pembangunan bangsa menuju Indonesia yang makin maju adil aman dan sejahtera. Yang kita tahu tidak pernah sepi sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dari tantangan, permasalahan, ujian, dan cobaan. Kita masih ingat bangsa kita mengalami krisis setelah memproklamasikan kemerdekaan yang hampir membawa bubarnya negara kita yang berusia muda waktu itu. Kita juga ingat krisis tahun 1965-1966, sebuah tragedi besar yang mengguncangkan kehidupan bangsa kita. Kita juga ingat krisis yang terjadi pada tahun 1998 1999, sebuah krisis multidimensi yang membuat negara kita amat terburuk. Tradisi dan pendekatan kaum tarekat juga sangat tepat untuk mengatasi berbagai perselisihan, konflik, dan bahkan benturan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat majemuk. Sudah majemuk, kehendak dan aspirasinya amat banyak dan beragam. Terlebih sekarang ini, ketika kita hidup dalam era demokrasi, kebebasan, dan keterbukaan. Akibatnya kehidupan masyarakat kita amat dinamis. Benturan dan kekerasan bisa terjadi setiap saat Termasuk benturan antar umat beragama Antar suku, antar etnik dan antar daerah Oleh karena itulah para ulama dan saudara-saudara sekalian Kita harus dapat mengelolanya dengan arif bijak dan tepat Meskipun jika telah melanggar hukum dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terlebih dalam jumlah yang besar, maka hukum harus tetap ditegakkan dengan tegas. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ta Saya tadi mendengarkan dan menyimak dengan seksama, Khotbah Iftitrah Al Mukarom Habib Luthfi bin Ali bin Yahya, sambutan atau pencerahan dari pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bapak Kyai Haji Said Akil siroj dan kemudian juga sambutan Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo. Sebelum masuk ruangan ini tadi. Saya juga mendapatkan penjelasan dari sahibul baik Bapak Kiai Haji Maftuh Said Tentang apa yang dilaksanakan di pondok pesantren Al-Munawariyah di Malang ini Mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau itu Saya sungguh bersyukur Merasa tentram Lebih optimis dan memberikan penghargaan yang tinggi atas komitmen beliau-beliau semua, insya Allah komitmen saudara semua, untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Saya juga terkesan atas kecernihan dan keteduhan dalam berpikir, serta Kesediaan untuk ikut mengatasi persoalan bangsa dengan pendekatan dan cara yang mulia dan bermartabat. Dan terbebas dari kegaduhan yang berlebihan, karena kegaduhan yang berlebihan itu membuat kehidupan rakyat tidak tentram. Juga terbebas dari perilaku kasar, dan tidak bermartabat dan terbebas pula dari aksi-aksi kekerasan dan main hakim sendiri. Saudara-saudara, yang saya sebutkan terakhir itu justru jauh dari sikap tutur kata dan perilaku teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Saya mengajak saudara semua, marilah di tengah derap dan deru reformasi, demokratisasi, dan kebebasan yang terkadang sering kebablasan, kita kembali berdiri tegak, bersikap, dan berperan untuk terus menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan kepribadian bangsa yang mulia yang jauh dari tindakan yang tidak terpuji, tidak bermartabat dan tidak berkeadaban. Saya berharap dengan tulus seraya memohon rida Allah Subhanahu wa taala agar kaum Tareqah dan keluarga besar Jam'iyah Ahli Torekoh al Anadiyah An Bisa menjadi contoh dan pelopor Saudara-saudara Dewasa ini negara kita, Indonesia Tengah melaksanakan penataan dan pembaruan Dan terus meningkatkan pembangunan di segala bidang setelah kita mengalami krisis nasional yang sangat luar biasa 13-14 tahun yang lalu. Agenda dan pekerjaan besar itu menata kehidupan bernegara, memajukan kehidupan bangsa, menjadi bangsa yang maju, adil, aman, dan sejahtera, tentu tidak mungkin kita selesaikan dalam waktu satu 2 tahun Hal seperti ini Membangun Dalam waktu yang Tidak sebentar Juga dialami oleh Bangsa-bangsa lain Yang memerlukan waktu puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Untuk menjadi Negara yang maju Apalagi Saudara-saudara Dunia dewasa ini sering Menghadirkan krisis yang berpengaruh pula bagi pembangunan di Indonesia. Di tengah permasalahan yang amat kompleks di Indonesia, di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan penuh dengan krisis, sesungguhnya kita patut bersyukur karena negara kita berkat kerjasama semua pihak, kita telah mencapai sejumlah kemajuan. Misalnya, kemajuan ekonomi di tengah krisis ekonomi global yang juga diakui oleh dunia, kita patut bersyukur. Meskipun masih banyak pula masalah yang harus kita atasi, kita benahi, dan kita berbaiki. Misalnya, kejahatan korupsi dan aksi kekerasan yang sekali-kali masih terjadi atas nama kebebasan. Ini semua harus menjadi misi bersama untuk memperbaikinya. Meskipun sudah barang tentu saya besarma pemerintah yang saya pimpin akan berdiri di depan untuk mengemban tugas yang tidak ringan tetapi mulia itu. Hadirin hadirat peserta muktamar yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengingatkan satu hal yang amat penting yaitu kehidupan Berbangsa dan bernegara kita bertumpu pada empat pilar. Pilar yang pertama adalah falsafah Pancasila. Pilar yang kedua adalah undang-undang dasar 1945. Pilar yang ketiga adalah bangun negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pilar yang keempat kita harus bisa hidup bersatu dalam kemajemukan. Mari kita pedomani dan jalankan keempat pilar kehidupan bernegara ini dengan penuh tanggung jawab. Sebagai umat Islam, marilah kita bangun kehidupan umat yang religius dengan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Total Sebagai warga negara Indonesia, marilah kita tegakkan empat pilar kehidupan bernegara yang telah saya sampaikan tadi. Marilah kita buktikan kepada bangsa kita dan juga kepada dunia bahwa di Indonesia tidak ada pertentangan antara agama dan negara, antara Islam dan demokrasi. Islam bisa menjawab berbagai persoalan bangsa dan persoalan dunia Dan Islam sungguh menjadi rahmat bagi semesta alam Marilah terus kita kumandangkan dan sungguh kita jalankan Bahwa Islam mencintai keamanan dan perdamaian Mencintai keadilan, mencintai kesejahteraan Mencintai kebenaran Serta mencintai kehormatan dan harga diri kita sebagai umat Islam Semua itu tidak akan datang dari langit Tuhan tidak akan merubah nasib sebuah kaum Kecuali kaum itu yang mengubahnya Oleh karena itu semua cita-cita dan tujuan besar itu harus kita perjuangkan bersama dengan cara yang bermartabat, yang cerdas, dan yang amanah. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Tema muktamar kali ini sebagaimana disampaikan oleh Al Almukarram Habib Lutfi tadi adalah juga berkaitan dengan upaya untuk menegakkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan dunia saya dukung saya setuju dan mari kita perjuangkan dunia harus menghadirkan kedamaian keadilan dan kesejahteraan bagi semua bangsa bukan hanya bagi sekelompok bangsa Indonesia harus aktif bersama bangsa-bangsa yang lain untuk berjuang di kancah global mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera tadi. Dewasa ini negeri kita Indonesia aktif berperan dalam berbagai organisasi internasional seperti perserikatan bangsa-bangsa, organisasi konferensi ulangi, organisasi kerjasama Islam, Dulu namanya Organisasi Konferensi Islam Sekarang berubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam G20 ASEAN APEC dan sebagainya Kita akan terus aktif Berperan di organisasi itu Demi sekali lagi Dunia yang makin damai Makin adil dan makin sejahtera Kita Kita Sungguh prihatin dengan keadaan dunia sekarang ini, krisis ekonomi masih terjadi di Eropa, dan cepat atau lambat, besar atau kecil, langsung atau tidak langsung akan memukul perekonomian bangsa-bangsa lain, termasuk perekonomian Indonesia. Kita juga prihatin situasi yang ada di beberapa negara di Afrika dan di Timur Tengah, terjadinya kekerasan dan korban jiwa kita mendoakan buat Allah subhanahu wa ta'ala kita juga ikut berjuang agar situasi di tempat-tempat itu segera pulih kembali terutama saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat di wilayah itu yang menghadapi keadaan yang sulit marilah kita doa dengan berdoa dengan khusus mendoakan untuk keselamatan mereka semua Kita berharap dan ikut berdiplomasi. Semoga di kawasan itu perdamaian segera terwujud, solusi yang tepat segera dicapai. Dan yang lebih penting sekali lagi, kekerasan dan korban jiwa yang besar bisa dihentikan. Saudara-saudara, itulah perjuangan besar bangsa-bangsa sedunia, dan itulah perjuangan bangsa Indonesia untuk ikut berkontribusi bagi tegaknya keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan dunia. Kedepan, di tingkat nasional kita harus lebih bersatu. Dengan bersatu dan bekerja keras, kita bisa memecahkan banyak hal di negeri ini dan bisa memajukan hal di Indonesia seraya kita ikut memecahkan persoalan-persoalan dunia. Itulah pesan harapan dan ajakan saya, saudara-saudara. Marilah kita melangkah dengan optimisme. Marilah kita yakin diri dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wataala, dengan bersatu dan bekerja cerdas dan keras. Negeri yang kita cintai akan makin maju, makin adil, makin aman, dan makin sejahtera. Akhirnya dengan terlebih dahulu memohon rita Allah ta'ala dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Torekoh Al-Muktabaroh an Nadiah dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Bapak Presiden, Menteri Agama, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PBNU dan Rais Am jam'iyah serta para melakukan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan Muktamar ke-11 Jam'iyah Ahli Thariqah Al Alhamdulillahirrobbilalamin Semoga mudahan Muqtamar ini Membuahkan hasil yang maslahah bagi umat di Indonesia dan di dunia InsyaAllah Hadirin Muhtamirin dan Muhtamirat Rahimakumullah Seiring harapan kita semua agar muktamar berjalan lancar dan membuahkan hasil Yang membawa maslahah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang akan dipimpin oleh Rois Idarah Wusto Jawa Timur Al-Mukarram Bapak Ki Haji Ali Mas Adi Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahum asli ve selim ala muhammedin ummi ala alihi ve wa ala ya minja khayrat fil hayat wa ba'd mamat Allahu musta'alina abwa bala ilaha illa kama fatahta la ilaha illa Allah nas'aluka Allah ente hayyun biha wa mitna aliha wa tahshuruna ma'ahd ummah alif bayna fil khayrat wa fiqna wa iyyaum bima fiiruddu wa salah Allah majal baldatana indonesia wa muslimin amin atam mutmainna rahiyatan mardiya ma'mura ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanah ala alihi wa sahbihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Al Fatihah Hadirin rahimakumullah Dengan demikian saya sudah rangkaian acara pembukaan muktamar Dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh